Yang pesan semakin sayang semakin kejam Max Pro yang lagi ada di Kalimantan Yang mungkin masih ada di Korea Dan mana aja yang belum sempat pulang Semoga terhibur d'avui tanca sedih-sedih rasa hatiku bisa-bisa sakit Pe velar ja m'ven la pa' tra la vi Et la lupanya T'